Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, hamdan kakiran, tayyiban, mubarakan, jih Kama yuhiddu Rabbuna wa yarabah Ashadu anna ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Salallahu alayhi wa ala alihi wa sallama taslima kakira amma ba'd Alhamdulillah syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mencurahkan beragam nikmat kepada kita semua satu di antara nikmat tersebut kita bisa menyelenggarakan acara ini yang insya Allah akan berlangsung. Hingga esok hari Kepada yang kami hormati Bapak Dari pemerintahan Kabupaten Bantul Atau yang mewakili Demikian juga yang kami hormati Bapak-bapak dari jajaran Kepolisian Resot Bantul Atau yang mewakili Dan yang kami hormati pula Bapak Komandan Distrik Militer 0729 Bantul Bapak letnan Kolonel Tumadi Dan tentu saja Yang kita cintai, kita hormati Asy-Syaikh Bader bin Muhammad Al-Bader Al-Anazi, hafizahullah taala. Kami dari panitia mengucapkan rasa terima kasih atas kehadiran di dalam acara ini dan mudah-mudahan Acara ini bisa memberikan manfaat Yang seluas-luasnya dan sebanyak-banyaknya kepada kaum muslimin Terkhusus kaum muslimin Yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ini Kami dari panitia Mengangkat tema sentral Yaitu menangkal radikalisme Berdasarkan pemahaman salaf. Mengingat sedemikian marak tindakan-tindakan agresivitas. Semakin banyak tindakan-tindakan yang mengatasnamakan agama. Terkhusus Islam. Dalam rangka untuk melakukan Perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai sebuah tindakan radikalis Radikalisme Oleh karena itulah Penting bagi kita memahami Apa sebenarnya Radikalisme itu dan bagaimana upaya untuk mengatasinya Di dalam tema sentral ini kita upayakan bahwasanya menangkal radikalisme adalah dengan pemahaman salaf. Pemahaman salaf adalah sebuah solusi untuk menghentikan gerakan-gerakan radikalisme yang sekarang banyak bertebaran di muka bumi ini. Karena tidaklah umat ini akan menjadi baik kecuali dengan mengikuti apa yang telah dituntunkan oleh Para Salafus Saleh Maka Mengajarkan pemahaman Salaf Kepada kaum muslimin Kepada umat Islam Adalah sebuah Kemestian Ketika Kita memerangi Gerakan-gerakan Radikalisme Itulah kurang lebih Yang ingin kita sampaikan Pesan-pesan nasihat-nasihat dari para masyaih dari para ulama terkait dengan tindakan-tindakan yang akan menghancurkan dan membinasakan umat manusia karena mereka telah keluar dari koridor syariat yang benar demikianlah mudah-mudahan acara daurah ilmiah ahlus sunnah wal jamaah Asyariah yang ke-11 ini Bisa bermanfaat Untuk kaum muslimin Dan segenap manusia Dimanapun berada Kami dari Panitia tentu saja Menyadari bahwasannya Pelaksanaan daurah ini Banyak keterbatasan Banyak kekurangan Oleh karena itu Mohon untuk dimaafkan Dan kami sangat berterima kasih sekali kepada pemerintahan Kabupaten Bantul yang telah menyediakan beragam fasilitas sehingga kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Demikian juga kepada jajaran kepolisian, kemudian juga jajaran TNI yang tidak kami lupakan. Kami sampaikan pula terima kasih. Jazakumullahu khairah. Dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan acara ini hingga selesai nanti dan dicatat sebagai satu amal saleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian prakata dari panitia pelaksana daurah ilmiah Sunnah wal Jamaah Asyariyah yang ke-11 pada tahun 1436 Hijriah atau bertepatan dengan 2015 Masehi. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.